Nella Lovers mana suaranya? Hey, Nella Lovers mana suaramu? Yang di belakang, terima kasih. Jadi dengan satu penampilan, Sang Diva Cendrinya Indonesia hadir bareng bersama-sama Lagista Najihah Production. Terima kasih. AR luar biasa. Taman Remaja Surabaya ada. Mela Karisma Thank mm -hmm. you.